di belakang kita panggil sama-sama hadirnya Desi Desi Desi Tata kita pinggis bersama The Madonna. Madona, Madonna Madonna Madonna Madonna ja, yeah. ah,